ちぇっ、バイ、ah uh.、アサラマーレイコム、ワラハマトゥルラヒワバーカトゥ。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 カイルモアンニャンディメリキティベアスウァイディングアパイアンキタハラップカー、ムーパワー。ギカ、マスオンニャアオランオランベタスマスオンタンバカモディナナフィルターアイアンギラス。デトルキ、デマライシア、イトゥティベアスンバーランオラン、ディベ アンバサ e ク t, t i ンダガラタサプトティバティバン Seperti yang disampaikan barusan, tak satupun negara di dunia ini yang berani menjajah kita. Tak satupun bangsa super power di, di dunia ini yang berani menjajah kita. Tetapi kemudian sepuluh tahun, bayangkan saudara-saudara, sepuluh -saudara, tahun hidup di Indonesia. Ternyata dia tidak tahu bahasa Indonesia. Apa ini tidak sebuah apakah ini tidak merupakan sebuah penjajahan dan pengkerdilan masa depan anak bangsa kita? Begitu diri-diri. Diri.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 Ilmunya menurut dia belum memadai. Nomor dua sudah sepuluh tahun lebih di sini, kok belum bisa berbahasa Indonesia. Oke, saya minta tolong dulu kepada Mas Jamal, menceritakan tentang bagaimana orang-orang Madura di Amerika. <tuk> Mungkin tadi sudah, tapi saya mohon diulang. <tuk> <tuk>、uh, bagi saya, yang saya alami. teman-teman Madura di Amerika itu adalah orang yang sangat berdaulat dengan dirinya sendiri jadi selama 15 tahun itu bahasa Inggrisnya ya n g tidak lancar tidak lancar karena itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan saya ceritakan itu ilmu yang sangat membuat saya percaya diri ketika mereka memberikan pedoman itu buat saya bahwa いや、さは、だりか til, basa madura, dua plutaun, say, basa madura, to say, suruka、uh、amerika ng mong basa ingris, milang galodian aapaham, salasampe an bukan salasaya, d <笑> i と f e r e n ito logis bangat ito. <笑> Karna, ya, kala, saya, da rikatil ng mong basa ingris, k m u d i a n say ng mong basa ingris, kaorang b u l m r e k a n daapaham, y e i t u salasaya, s a a t a u n a p r n a basa ingris, m e r e a r u s a h a m gitu, y a mereka yang harus paham bahasa Inggris saya, nah itu yang dipegang teman-teman Madura. Jadi lima belas tahun itu bahasa Inggrisnya ya ndak, ndak, ya ndak, ndak l u w e s dan g d a k semaunya gitu, gitu. Oke, jadi teman-teman Madura, saya juga ketemu teman-teman Madura di sejumlah tempat di Amerika dan mereka rata-rata tidak lancar berbahasa. イヤリンガ、カバダマンマンマンド、ガナ、uh,、ティンガン、ケトラパダ、サンパー、サンガ、マレカ、サング、モノンたス、プロパケマジャン、ハラン、ハラン、ウントピシャポケ Di satu kota saja yang namanya Philadelphia itu orang Indonesia di sana tidak sekitar 5 ribu yang ilegal. Ilegal itu dia di sana gelap, dia tidak punya yang tidak ya punya paspor, bukan penduduk resmi dan seterusnya bekerja di sana. Sehingga Amerika begitu longgarnya sebenarnya. Saya tidak, saya bukan berarti pendukung Amerika.、Ya. Pak n o r Sofik t a r i kesini itu, kenapa dia hidup di Indonesia? Karena dia tidak setuju kepada Washington. Dia tidak setuju kepada p o l i s i p o l o s i Amerika. Maka dia tidak mau hidup di Amerika. Gitu ya. <SILENCIO> Berikutnya, di Indonesia tidak mungkin ada orang dari luar ilegal sampai sebegitu banyak. Apalagi satu kota sampai sekitar 5 ribu. シャリトマンサイア、ジャリ、ソマンアップ、サイア n ンドリンサンアップ、トゥアハルヤンパタマ、ボチアンナンモテモノトゥ、ボチアンナンティキティキティ、マラ、ティキティキティ、ポンジャーチャー、シラマチャン、セタ、セタ。 n ターンパンルパンルパンジャーチャ lo, ムダマラ、パター n y ラ d ニャ k e n ニ kon ィン n ニシャー、カム、マ m e n u ジャーチャー。 マッチングしてる。 ini ya Amerika itu n gak g satu ada Amerika Demokrat ada Amerika Republik ada pemerintah Amerika ada rakyat Amerika itu beda ada Kennedy ada Doodle Doodle itu orang yang merekayasa membunuh Kennedy karena Kennedy itu berjanji sama Bung Karno untuk tidak ngutik-utik Freeport padahal mantan Direktur CIA Doodle itu memang merencanakan untuk merempot Freeport, maka Kennedy dibunuh. Jadi kamu jangan benci Kennedy karena Kennedy itu membela Indonesia k e n n e d y orang Amerika. <tik> gitu loh. Jadi Amerika itu macam-macam, macam-macam gitu loh. Rakyatnya itu k a s i a n Anda kalau s ketemu rakyat itu kasihan. Utang terus, bayar tagihan terus, arang sing d i o m a h kau ya awakmu.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 k a n kamu jangan salah cita-cita, jangan salah gol. a Kamu harus menentukan gawang secara tepat sesuai dengan kapasitasmu. Itu loh. Yah, opsi kan? Gini, Yahudi itu beda Yahudi A, Yahudi B, Yahudi C itu beda. Di Amerika kalau ada demo membela Islam itu orang Yahudi ikut semua. Jadi, nggak kalau nanti Yahudi ku goplok. Karena mereka yang belain orang Islam di Amerika Yang dilawan adalah Yahudi z i o n i s z i o n i s mau lain masalah PKI juga begitu PKI beda sama komunisme internasional Beda sama ateis Beda sama sosialis Itu ada labirin-labirin yang bermacam-macam o j o k didadak no situk o y o k k o y o ini a k e Jelas itu k o ngake onok pecah sewu barang bukan itu. Itu ya Jadi mas kalau kamu Sesak nafas seperti itu... Lama-lama tidak -lama semua pecah t e m e n a n Anda... Iya kok... Kamu, deh. Loh, si, si, si. kamu yang luas hatimu... Fikiranmu juga... Alon-alon menilai sesuatu. Dengan indikasi tidak bisa bahasa Indonesia... Kamu jatuh dua penjajah. Itu maksudnya g i m a n a g i m a n a m a k s u d a Hanya karena tidak bisa bahasa Indonesia... Dua juta setengah jamaah haji ke Arab, kan? a l saya nggak coro <SILENCIO> Arab. Saya bukan. Gimana sih ya? Gimana, kalau anda berpikirnya sempit seperti itu kan susah d o n Dan yang paling saya sesalkan adalah ketika ada orangnya anda diam aja. サイキシミンのマナムカンカパンガンカパタナナナムチャサイ a シミンシュタタンガスのティアンダスもワティタアダディシュールトゥ o Mau dan kuat berpikir berjam-jam Sampai menjelang pagi Kecuali di acara m a k y a Tapi kenapa? Karena mereka berpikirnya luas Berpikirnya pelan Jernih ya, Menata hati apa, Menjernihkan Fikiran, alon-alon sikta Ditolak kita Dan jangan salah c i t a c i t a シンプルジャーチャーとマニクヨープパティモープルノープルシテムコンイオルカプレーコンオフンジャーチャンギプレーモンカショパセンドニシアウエーショ r マンジャーミンジャーチャーチャーチャ n チャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャー カロスチャラカトミー、スキニー、イタタパレニシティ。マカニャチャンガンチャンガンウォーマン、アメリカ、アメリカとペニャー、マチャマチャンセクメニャー、チェンプル、アンデア、チェン、アンデア。シアシカピギトゥ。オノシアシンエレア、オノシアシンアピ。オノシアシンカマサラチュンタウケ i ンシュニアタ e アイヤン、プルワナンチュニアン。 パキ・ソニー・トランタ<ッ>・マラチョウイト・ハラウ s ウラジャンプ・ポアタンサトクロンバケ・ティルカ・ムティン・バカン・カてチャ・ケソル・ウハニャ・ギトゥカン・ファタパイユン・ファタパイアン・ウォッド・シー・ポコ・マン・ビチャ・ハすファトゥスピコ・アラマファート・マティミン Gitu loh, apa meneng? Makanya kalau saya tidak ngukur si A,、ah, Pak Amerika, Pak Suni, kan ukuran saya adalah manusianya, dan yang saya bangun di maknya ini bukan sistemnya. Kalau manusianya bener, pikirannya bener, hatinya bener, maka mereka akan pasti memproduksi sistem yang bener pada suatu hari. Bener loh, rek.、Right? <tuk> サルマヤン、サルマヤン、ラティアン、ユニキ、タトマノムコンゴトマン、コンディシ g ンゲネコロシアルムー、インミマセプルムカラー、ランティキタマアニャリカナ、アンダクティ n オランヤ、アタダティア、アンダティマチェ、サモン、サー、シャリカナ、アンダクティカ、オランヤ、アタダティア、アンダティマチェ、サモンダー、シャリ ミサイジニー。 Rokok filter, rokok kretek l a h i r rokok kretek tahun biro Sebab o p o itu kelahiran kuliner Atau kelahiran medis atau kalian Diteliti sih Diteliti, terutama ter efek-efek rokok Teliti juga Bahaya merokok, teliti juga Bahaya tidak merokok Ya Yang adil Yang adil ya. Kalau malas meneliti Oke、okay, n gak masalah Sama dengan si A, kalau mau Mau ngerti si A h mau sini dimulai dari s a k i f a h Hari meninggalnya Rasulullah terjadi apa di s a k i f a h Kemudian kelah ada perang s i f i n perang Karbala, terus h u s a n di, Hasan diracun, h u s a n n y a dipenggal kepalanya, kepalanya apa badannya diseret lebih dari seribu kilometer dan seterusnya dan seterusnya dipelajari. Tapi saya tahu kita semua malas belajar. Oke kalau malas belajar pakai kamensen, kamensen itu akal sehat sehari-hari. Mungkinkah ada orang yang pasti benar? 100% Mungkinkah ada orang yang pasti salah 100% Tidak ada Kecuali Allah Malaikat dan Rasulullah Semua yang lain itu Onok salai, onok benderi Yang begitu Siah onok salai, mesti onok benderi Masa anggar siah itu mesti salah Nek n g u y o mendukur Loga Nek n g u s e n g ini c u k ngeloga アカミラシアカミラボカそうアカロボカカウサンガロシアカウサンガロシニアコウサンガロシニアコウサンガロシニアコンガロシニアコウサンガロシニアキュウサンガロシニアキャマガランソニーマガカマガンシアマガカマガンエノパクトケイランエノヤンダプランニ パカケイランドにしてもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらっても d ってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらっ 私たちは 2% の人生を持っていると言うと、私たちは 2% の人生を持っていると言う e 私たちは 2% の人生を持っていると言うと、私た s は 2% の人生を持っていると言うと、私たちは 2% の人生を持っていると言うと、私たの人生を持っていると言うと、私たちは 2% の人生を持っている、ねねねねね、と言うと、私たちは 2% の人生は 2% の人を持って い,、ね い, い, ね、い, いると言うと、私たちは 2% の人を持っいると言うと、は 2% の人て キリムファ ご覧いただきたいな、たんさまた、たんさま、ザタルトンとジャッジ、ケセアタン、イトゥ、インディフィー、トゥ、テ i ー、アチャ、ヤング、オペエティ t アカマツカプキトゥ、タムディラタウ、インミュスレム、アパパパマウン、イチャ、モシュンドゥ、アマブ、モシュム、オムブ、アオタマウン、イチャ、モシュラタクルマン。 アンゴル、コロン、チェックル、キュシト、タイ、クランブ、シャンブ、ブブセ、チェック、オーエスマドー。 もうすぐにやってます。 d i u n g g a h n o a d i t e l e s e r n o a kadang-kadang mundur, kadang-kadang ngipot,、nah, bal-balanya gak ada linier kok. Nek nang b u j u kudu linier. k a k kotus kok enggak, n o lah demenya gak ada. Ya kudu. Kamu tadi, dari Sumeneb kesini karena ada ema Indunajib, itu juga salah. Emang apa i s t i l a h n y a M.H.N. Najib sehingga kamu jauh-jauh dari Sumeneb datang ke sini? Apa i s t i l a h n y a saya? Kamu juga terkontaminasi. Kamu menyangka saya adalah M.H.N. Najib. d u d u p aku. M.H.N. Najib hanya salah satu samaran saya. Hanya salah satu peran saya. Nunul, Semua orang menyangka aku adalah Mbah Nun. m a Nun. Pada lagu Cak Nun, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, h e e s heeh, h e e a heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, h e e b i e e h a e e h heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, h a e h heeh, h e e i heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, s e e a heeh, a k e h heeh, e e h heeh, h e h h e e e e h h h h e カムマンバラチェリうロコマラス、メンサリアシルプルリタン、ロコマラス、マンバラチェリー、アマラス、ソニー、マラス、マン a ラチェリー、アンジャン、サンペ、サンペ、ヤマラス、チュクラ、カムガン、ブラジャー、パケ、カムン、セン、レディガン。 カロカムセンジュガンガバケ、キネチャー、カロカムインシアイトプトルドティチャー、サトウカムティモーン、アンガンプラン、スプルンディガプルカン、パワー、モライタウン、ジャパン、アラブサウティ、マララン、シマーランシアウンド、ウムロトネカチ、ウムノドネアンチネアンチネアンチネアンチネアンチネアンチネアンチネアチネアチネアチネアチネアチネアチネアチネアチネアチネアチネアチネア Nah gak s i kan harus orang Islam iya bang, Dilarang nah, yang kena, Ya iya dilarang Dan di Indonesia itu presiden bikin Capres atau DPR Bikin undang-undang Siah dilarang di Indonesia Untuk pernyataan sikap Presiden Mahasiswa seluruhnya Menyatakan bahwa siah tidak boleh hidup di Indonesia s i n t e g e s Ya pokoknya Sinau gak gelap パプリロコロコンプリパスオロコン o k ェスポッ b ィークミーリスカウサウ e ンヤケンロコイト g レパヤウス b ンウェスパプリロコティープパーカンパマダガムパーカン pasukan o ュ o ワガロパス b カンオポメン terus。 semua petang harus ada undang-undang yang melarang menanam tembakau kalau tidak dilarang kamu sama mahasiswa lain datang ke kebun tembakau, kamu rusak demi jihad visabilillah <SILENCIO> kalau pemerintah tidak membuarkan pabrik rokok, berarti mereka membunuh rakyatnya, betul tidak? apa sebabnya? karena merokok itu membunuhmu kalau kamu tidak b u b a r k a n pemberit rokok berarti pemerintah yang tidak membuarkan itu berarti dia membunuh rakyatnya, betul n gak? g apa meneh? membunuh、uh. tapi cukainnya di j a l u k tak segit di pek, kan gitu aku gak masalah gak ngerokok oh c u m a n e gak g ngerokok, aku ini gak masalah gak orif gak masalah gak jadi aku gak masalah i don't have any problem カエマンガロポポエマンクシャワさんでモリモリンガロポエマンコエレオポアクカエマンカカメラマパイ、チェレソパクンディナマパイ、モラカマンリプラル、キャトルアクシュパルリプラル。 カフェ ファタパイアノー。 kalau ada dua golongan atau berapa golongan bertengkar, cobalah didamaikan, cobalah diislahkan begitu kata Al-Quran dan kamu jangan suka memakan bangkai saudaramu sendiri kok e l e l e terus kamu puas dengan e l e l e w a n g wis jelas pincang, bentinu kok seksu a l nanti cang <laughs> gitu loh d e h jadi mohon maaf ya d e h ya gitu ya, jadi Pilih yang jelas, tindakan itu pilih yang jelas. Saya ingin mengatakan nanti, mudah-mudahan ada waktunya, kenapa maknya juga memilih sikap yang jelas, memilih apa acanya yang kita bisa. Yang kita tidak bisa, ya kita tidak lakukan. Berarti bukan k e wajiban kita kalau kita tidak bisa. Itu loh. Oke, itu soal Anda ya. Nanti mudah-mudahan bersambung dengan keseluruhan jawaban saya.